kenapa perempuan kalau berfoto rata-rata miring jengege letah saya curiga ini mainannya OLX dagang letah online terus dengdek mengdaan kenalan perempuan kalau dipoto dengdek itu artinya kita harus arif dan bijaksana perempuan butuh sandaran tapi kalau tidak ada bahu untuk bersandar masih luas bumi untuk bersujud tong diudak jelemana lulus capek rental saja namanya kalau cinta setengah mati tikung nih sepertiga malam injam ngarana sebut disujud ya Allah ya Allah ya Allah